Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la wa la quwata illa billahi amma ba'd InsyaAllah pada malam hari ini Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita Dan Kita Berkeinginan atau berazam Untuk membaca Satu demi satu Dari surat di Juz terakhir Yaitu Juz Amma Yang Alhamdulillah Kita sudah membaca Juz atau Surat An-Nas Beserta tafsirnya Kemudian pula Kita sudah membaca fikum, uh, Surat al falak Demikian pula kita telah selesai dari pembacaan 6 Surat Al-Ikhlas Dan insyaAllah kita akan masuk pada malam hari ini Di Surat Al-Masad Atau yang disebut juga dengan Surat Al-Lahad Dan kita lakukan hal ini Barakallahu'alaikum Tujuannya adalah agar kita lebih memahami apa yang kita baca dari Al-Qur'an kita karena kita kerap menggunakannya di solat solat kita mudah-mudahan dengan upaya ini membuat kita lebih ya khusyuk ya dalam solat kita karena kita mengetahui makna Arti bahkan tafsir Dari apa yang kita baca Kau muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-lahab Atau surat al-masad ini Tergolong Sebagai Surat makiyah Yang turun Barakallahu fikum Nam setelah atau yang turun ketika rasulullah saw nah masih berada di Madin, Afwan masih berada di mekah ya. belum nah berhijrah ke madinah iya surat ini berisi tentang akhir yang buruk yang menimpa salah seorang paman nabi paman yang langsung Ya, masih saudara seayah dari bapaknya yaitu Abu Lahab ya. Abu Lahab ini namanya Abdul Uzza Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Mutallib ya, masih saudara seayah dengan bapak nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. iya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Surat ini turun. Ya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga selain beliau ya. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam enam At-Tabari ya dan selainnya mengatakan bahwasanya ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, memerintah atau ber, mulai berdakwah kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, keluarganya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah wa andir ashiratikal akrobin dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Ini di awal-awal dakwah, masih di awal-awal dakwah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam naik ke bukit sofa dan bertirak Ya sobahu atau yasbah panggilan untuk mengumpulkan manu, manusia. Maka manusia itu pun ketika itu berkumpul. Iya, yang tidak bisa mengutus orang. Karena biasanya apabila ada panggilan seperti itu ada sesuatu yang amat-amat besar, amat-amat penting. Ketika manusia berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Apabila aku kabarkan kepada kalian, Bahwasanya di belakangku ini, di kaki gunung ini, di kaki bukit ini, ada pasukan yang siap untuk menyerbu kalian secara tiba-tiba. Di waktu subuh ataukah di waktu sore? Apakah kalian mempercayai aku? Kata orang-orang Quraisy -orang ketika itu Majarobna Al Khidib. Kami mempercayai engkau, karena kami tidak pernah mendapati engkau berkata dusta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya aku ini adalah orang yang memberikan peringatan kepada kalian dari azab yang amat pedih. Iya. Naam. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in araitu in akhrajtu in Naam akhbartukum annal adwa musabbihukum au mumassikum amma kuntum tusaddiqunani Apabila aku kabarkan kepada kalian, ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu subuh ataukah di waktu sore? Tidakkah kalian mempercayai aku? Mereka mengatakan, nah bahwasanya bala tentu. dalam riwayat lain, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Maka Rasulullah mengatakan, fa'inin hadirun lakum bayna yadai adab isyadid. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian di hadapan adab yang amat amat pedih amat amat keras. Setelah mendengar ini Abu Lahab mengatakan, teben laga, celaka engkau. Alihada da'audhana wajamardhana. Apakah untuk ini kamu memanggil kami dan mengumpulkan kami? Ya, maka ketika itu Allah menurunkan firman-Nya, tabat yada Abi Lahab hingga akhir. Kita katakan tadi ini di awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mak. Allah telah mengabarkan binasa merugi Abu Lahab hingga akhir ayat. Kata para ulama bahwasanya sesungguhnya surat Al-Masad ini adalah sesungguhnya mukjizat akan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti Abu Lahab sepuluh tahun kemudian setelah diturunkannya surat ini dia mati dalam keadaan kufur menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Abu Lahab ini masuk Islam atau pura-pura masuk Islam dia akan berhasil untuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuat manusia tidak percaya tidak percaya ya kan Andai dia pura-pura saja masuk Islam maka akan seperti apa kata manusia Berarti dusta surat tabat ini ya kan buktinya Abu Lahab masuk Islam <tuh> tapi itu tidak terjadi yang ada adalah penentangan terus-menerus dari Abu Lahab dan istrinya sampai akhirnya 10 tahun setelah surat ini turun dia baru mati di setelah perang Badar. Dia tidak ikut perang Badar tapi dia mati 7 hari atau beberapa hari setelah perang Badar. Kata para ulama ini menunjukkan kebenaran mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mati Abu Lahab kecuali dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam, tidak pula dia pura-pura masuk Islam. Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia membuat makar seperti itu Oh muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Tabaraka wa ta'ala berfirman Tabbat yada Abi lahab Tabbat Tabbat artinya khasirat Merugi Yada abi lahab Kedua tangan Abu lahab dan celaka ya, dia merugi dan dia celaka kenapa? bi idaihi rasulullah sallallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam karena dia telah menyakiti rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam Abilahab dan sungguh telah benar-benar terbukti meruginya orang ini meruginya abu lahab Ayat yang pertama ini dimulai dengan kalimat Tabbat Dan diakhiri juga dengan kalimat Tabbat Sama Kalau yang pertama Kata Imam Ibn Kathir Rahimahullah adalah doa kejelekan untuk Abu Lahab Adapun pun Tabbat yang kedua ini adalah kabar Apa yang akan menimpa Abu Lahab Jadi memang didoakan kejelekan ya, Dan juga dipastikan kejelekan terhadap Abu Lahab Padahal dia adalah paman dari Rasulullah s.a.w. Eh. Ma agana'anuhu maluhu wa ma kasab Tidak mencukupkan dia Ini ya, yani tidak membuat dia cukup Ya, Tidak memberikan kepada dia kecukupan Maluhu hartanya wa ma kasab dan apa yang dia hasilkan, yaitu harta dia dan anak-anak dia ternyata tidak bisa melindungi dia, tidak bisa untuk memberikan pertolongan kepada Abu Lahab dan istrinya. Ma'agana anhu maluhu wawaladhu tidak bisa memberikan kecukupan, yaitu tadi perlindungan, ya hartanya tidak pula anaknya dikatakan oleh ahli tafsir bahwasanya ini disebabkan Abu Lahab mengatakan Apabila apa yang dikatakan oleh kepenakanku ini benar ya, Maka aku akan menyelamatkan diriku Dari adab Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hartaku dan anak-anakku Allah bantah Ma agena anhu maluhu wa waladuhu Hartanya dan anak-anaknya Ternyata tidak bisa mencukupkan dia ya Tidak bisa melindungi dia Falanya ruda anhu syai'an Dua-duanya tidak hartanya Dan tidak pula demikian anak-anaknya Tidak bisa membela dia sedikitpun Dari adab Allah Ida nazalabihi apabila telah turun adab Tersebut kepadanya <tuh> Saya selanarum da talahab ya, Dia akan masuk ke dalam api Yang memiliki gejolak Saya dahulu nara jahannam Tafsirnya dia akan masuk ke dalam neraka jahannam Dhatallahabil mustal yang memiliki kobaran api yang menyala-nyala. Huwamro'atuhu dia dan istrinya. Kata Allah Huwamro'atuhu hamalatalhatob dan istrinya juga akan masuk ke dalam neraka. Hamalatalhatob perempuan yang membawa potongan-potongan. Kahiu. Istrinya adalah Ummu Jamil Arwa bintu Harb Ia. Namanya siapa? Ummu Jamil Arwa bintu Harb Bin Umayyah Ia. Naam Uhtu Abi Sufyan Saudara dari Saudari dari Abu Sufyan Abu Sufyan sendiri masuk is Islam di akhir-akhir Naam Fathul Mekah. Yani ketika Rasulullah menguasai Mekah, Abu Sufyan masuk Islam dan anaknya Muawiyah Mu bin Abi Sufyan yang kemudian dia menjadi ya, pengganti Al Hasan Me menjadi Khalifah, mimpin untuk kaum Muslimin. Antum lihat ya, persetubuhan ini sebenarnya terjadi di antara keluarga masih. Ia yang menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang jauh, pamannya. Ya saudara-saudaranya, kaumnya masih kerabat beliau sendiri. Kata tafsir Huwamro'atuhu dia dan istrinya. Alatika anatahmilusshau yang mana istrinya ini kerap membawa potongan-potongan kayu berduri. Fatatruhu vitori kin Nabi yang dia pasang kayu-kayu jebakan-jebakan tersebut, duri-duri tersebut di jalan Nabi saw liadiyatih. Untuk menyakiti beliau Jadi kompak Suami istri ini menentang Rasulullah s.a.w Fiji diha Hablum min masad Fiji diha Jid maknanya runuk Yang mana di leher wanita ini Hablum min masad Ada tali dari masad Maknanya habluntali muhkamul fathol yang melilit ya minlivin shadit ya dari tali-tali kayu yang punya serat shadil kosen yang amat kasar ya sejenis kayu yang merambat atau kayu yang biasa dipakai untuk tali turfa ya. ubihi finari jahannam yang mana wanita ini akan diangkat dengan tali tersebut ke atas neraka jahannam, turma ila asfaliha. Kemudian dia akan dilemparkan masuk ke dalam neraka jahannam nanti. Ini akhir dari keadaan barakallahu fikum orang-orang yang menentang Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang istri Abu Lahab ini. Ya. Naam. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi seorang perempuan ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imraatul Aziz. Ya. Istri pembesar negeri Mesir yang menjadi istri dari tuannya Yusuf. Ya. Yang ketika itu Yusuf Diambil oleh pedagang Dari bawah sumur Kemudian dibawa ke Mesir Kemudian dijadikan bu, budak Dijual Imro'atul Aziz Ketika dia menyukai Yusuf Dan hampir dia berzina dengan Yusuf Sampai akhirnya ya Terjebak oleh suaminya Apa yang perempuan ini lakukan? Dia justru menfitnah Yusuf ia. Maka diadakan ya pengadilan oleh keluarga. Dua orang itu menyatakan bahwasanya lihat mana di antara baju Yusuf yang terkoyak. Kalau dari depan, maka perempuan ini yang benar. Kalau terkoyak dari belakang, maka perempuan ini dus, dusta. Ternyata baju Yusuf terkoyak dari arah belakang. Yang menunjukkan kalau ini adalah makar dari sang wanita. Allah tabaraka wa taala mengatakan tentang tipu daya syaiton In kaida syaiton kana dha'ifa sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah kata Allah dalam surat an ayat ke-78 Tapi ketika Allah mensifati wanita yang seperti ini yang tidak terurus maksudnya tidak terurus itu kufur kepada Allah ya tidak terbimbing dengan agama ya pengikut hawa nafsunya ya. untuk kaida syaiton Allah katakan lemah tapi untuk kaida Marah untuk nam tipu daya wanita kata Allah Inna kaidahku na sesungguhnya tipu daya engkau ya Imroatul Aziz yakni suaminya bicara kepada istrinya tipu daya engkau ini sangat besar ini kondisi Barokallahu fiikum wanita yang kufur kepada Allah Subhanahu wataala Bagaimana kondisi wanita-wanita yang muslimah Diceritakan oleh Rasulullah SAW Di dalam riwayat Bukhari Dan muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri Aku tidak pernah melihat Dari kalangan orang-orang yang kurang agamanya Kurang akalnya Tetapi justru dia lebih mampu Untuk menghilangkan Kecerdasan Seorang laki-laki yang kokoh Laki-laki ya, tersifati dengan kepemim Binan. Ada di antara laki-laki yang dia ini sangat-sangat hebat Akalnya, kekuatannya, ya kecerdasannya Tidak bisa dikalahkan oleh laki-laki lain Justru yang bisa mengalahkan orang seperti ini adalah Wanita Kata Rasulullah SAW <tuh -tuh> Aku tidak melihat dari kalangan orang yang kurang akal kurang agama tapi justru dia lebih mampu untuk menghilangkan kecerdasan seorang laki-laki yang kuat min ihdakuna dibandingkan salah seorang dari kalian wahai para wanita ini posisi perempuan laki-laki eh, yang perkasa saja kalahnya sama perempuan karena itu rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum laki-laki yang ingin mencari istri kebiasaan orang mencari istri itu kalau nggak cantik kaya, kalau gak kaya dia punya nasab yang bah, yang bagus kata Rasulullah s.a.w tunkahul mar'atul i'arba wanita itu dinikahi karena sebab 4 di ya, jamalihah, apakah karena cantiknya walih sabiha apakah dia ini karena nasabnya keturunan siapanya, atau karena hartanya, dan sebab yang keempat lidinya, karena sebab agamanya kata Rasulullah s.a.w Bantkar, <tuh> nampak tadi ini teribat ya Maka pilihlah oleh kamu wanita yang punya agama. Pilihlah oleh kamu wanita yang punya agama. Niscaya tangan akan berdebu. Ya satu istilah untuk menunjukkan orang yang beruntung. Ya, maka apabila ingin selamat buat yang bujang atau yang ingin menikah, ya, dia cari wanita yang punya agama. <tuh> Dan apabila sudah memiliki keluarga, ingat kita punya kewajiban untuk mengajarkan dia ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ad dunia mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id-dunya al-mar'atu shalihah." Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita yang salehah maka bukan hanya dianjurkan bahkan diwajibkan bagi kaum laki-laki sebagai pemimpin untuk bisa mendidik, mengajari agama kepada istri ataupun kepada putri-putrinya kalau seandainya tidak bisa maka dia punya kewajiban untuk mengantarkan istri dan anaknya ini untuk tempat-tempat bela belajar jangan sampai punya istri justru jadi provokator sang suami untuk melakukan keje kejelekan ya, cukuplah Kisah Abu Lahab dan istrinya ini Menjadi pelajaran bagi kita Kedekatannya dengan Nabi tidak menolongnya Justru menyebabkan dia Orang yang hancur sehancur hancurnya. Kau muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu SWT Di antara ya, Yang ingin disampaikan Pada malam hari ini Adalah Bagaimana Barakallahu fikum Yakinnya Abu Lahab akan apa yang dia lakukan, walaupun di atas keku kekufuran. Yakin sekali dia, hingga dia mengatakan kalau seandainya apa yang dikatakan keponakanku ini benar, niscaya aku akan menyelamatkan diriku dari hadap Allah dengan anak dan hartaku. Tidak bisa ternyata. Sehingga ambillah pelajaran bahwasannya keyakinan kita terhadap sesuatu, walaupun kita yakin itu benar. Kebenaran itu diukurnya bukan dengan keyakinan. Tapi kebenaran itu diukurnya dengan Al-Quran dan dengan Hadis Rasulullah <tuh> s.a.w. Tarak tufikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lantadillu inta masaktum bihima yang kalian tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang kepada keduanya. Yaitu kitabullah wa dan petunjukku kata Rasulullah s.a.w. Di dalam surat Al-Kahfi ada satu kisah yang amat-amat menakutkan kalau kita bisa meresapinya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala? Katakan wahai Nabi. Katakan kepada mereka para sahabat. Nah, menafsirkan mereka di sini satu Yahudi, Nasrani. Ini tafsir dari Ali radhiyallahu anhu. Dan dari Ali juga dia mengatakan ini juga masuk ke dalam Khawarij yaitu kaum muslimin yang memiliki pemikiran menyimpang dari pemikiran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara pemikiran mereka yang paling besar adalah mereka suka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin dengan sebab mereka terbunuhnya Utsman bin Affan. Iya, dengan sebab mereka terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu. Iya. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan ayatnya Kul katakan wahai nabi kepada mereka Hal nunabiyukum bil akhsarina amala Maukah aku tunjukkan kepada kalian Tentang orang-orang yang paling merugi amalannya Bukan saja merugi Tetapi paling merugi amalannya Alladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya Yaitu orang-orang yang tersesat di usahanya di amalannya, ketika di dunia wahum yasebuna anahum yushinuna suna. Dalam keadaan mereka mengira mereka telah berbuat amalan yang paling baik. Ini gambaran orang yang merugi. Kata Imam Ibnu Katsir Wahai Muhammadu Taala ayat ini mencakup seluruh agama Yahudinya kah, Nasraniyah kah, atau kaum Musliminnya pun ketika mereka membangun amalan, ya sehingga mereka menganggap ini amalan yang baik mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka tidak mau lihat referensi dari Al-Qur'an dan petunjuk nabi akhirnya mereka tersesat dengan amalan tersebut. Iya. Nah, alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka tersesat amalan yang ketika di dunia. Tapi kondisinya apa? Mereka menyangka kalau mereka telah berbuat sebaik-baik amalan. Iya. Di antara orang-orang Nasrani ada mereka yang tidak mau nikah karena menganggap diri mereka Sibuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Padahal Allah tidak mengizinkan itu. Sebagian mereka mengatakan Isa sebagai anak Allah. Allah tidak mengizinkan itu. Dan ayat ini juga kata Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kategori kaum muslimin yang membangun agama mereka tidak di atas il ilmu. Mereka yakin ini adalah amalan soleh. Tapi ternyata amalan tersebut barakallahu fikum tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, capek, habis hartanya, habis tenaganya, habis waktunya. Ternyata itu tidak memberikan mereka faidah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah wasallam mengatakan, Man amila amalan leysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Amalan tersebut tertolak. Sehingga para ulama mengatakan syarat diterima amalan seorang muslim itu dua Satu dia amalkan itu dengan ikhlas Tidak dengan riak ya. Tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia Dia untuk Allah amalan tersebut Dan yang kedua amalan tersebut mencocoki perintah atau petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jaga dua hal ini agar kita tidak masuk golongan di dalam ayat di surat Al-Kahfi tadi sudah merasa amalannya paling baik, ternyata itu amalan yang paling ditolak oleh Rasulullah Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita membangun keyakinan kecuali keyakinan itu atau amalan itu ya adalah sesuatu yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya dari surat Al-Masad Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh <tuh>